أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذنا الله وإياكم جميعا منها حضرين قوم مسلمين والمسلمات ينصلالوا للنمين ورحمة الله سبحانه وتعالى kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, melangkahkan kaki kita untuk menuju salah satu dari rumah-rumahnya yang mulia, di dalam rangka untuk Belajar bertafakuh Belajar untuk memahami agama ini Mobil khusus Lebih khususnya lagi Ingin agar supaya Akidah Pokok agama kita ini Bisa semakin kuat dan semakin kokoh Yaitu dalam rangka untuk mempelajari akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah Semoga kita tetap diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk meniti dan menapaki jalan Ahlu Sunnah wal Jamaah Di semua bidang kehidupan Bukan hanya masalah akidah Tapi juga meliputi seluruh bidang-bidang agama seperti muamalah, mu muamalah, kemudian ibadah, akhlak, sulukiah dan lain sebagainya. Salawat dan salam begitu pula kita mohon kepada Allah agar tetap tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau. Dan para sahabatnya Kemudian orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau Termasuk Kita mohon agar salawat dan salam itu sampai juga kepada kita Dan seterusnya nanti Sampai hari kiamat kelak Kita lanjutkan kajian kita tentang Akidah meneruskan kitab panduan kita sila jelwahat pada pertemuan yang lalu kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah generasi salaf generasi terdahulu dari umat ini itu lebih selamat lebih Berilmu Di dalam Masalah agama Di dalam perkara agama Daripada Generasi khalaf Daripada generasi Yang datang setelahnya Dan itu Dibuktikan Dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah serta ij, ijma' para ulama bahkan ijma' kaum muslimin dari Al-Qur'an di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wallazina tattaba'uuhum biihsan radhiyallahu 'anhum wa radhu an. Orang-orang yang pertama masuk Islam Dari kalangan muhajirin dan ansar Dan orang-orang yang mengikuti mereka Afwan ini ada pengumuman Mohon diinformasikan Mobil sedan dengan plat nomor R7603 RA harap dapat geser karena ada mobil mau keluar. Demikian tas perhatiannya terima kasih. Sampai di mana tadi kita? Saya jadi lupa. Nah, ayat dalil yang menunjukkan bahwasanya generasi salaf itu adalah generasi yang lebih selamat lebih mengilmui dan lebih hikmah lebih terjamin keselamatannya karena Allah sendiri yang merekomendasikan mereka orang-orang pertama yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka diihsan dengan baik bukan sekedar pengakuan belaka. Dengan mengatakan misalnya kami mengikuti generasi salaf Tetapi perbuatannya, amalannya, akidahnya Jauh dari apa yang dipahami dan diperhatikan oleh generasi salaf Makanya penamaan atau sekedar nama itu tidaklah terlalu penting Yang lebih penting lagi adalah pembuktian Benarkah kita sekarang ini berada di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah Berada di atas manhaj beragamanya generasi yang pertama dari umat ini Ini yang perlu dibuktikan Dan perlu dievaluasi Jangan-jangan selama ini kita telah menyimpang dari jalan mereka Sangat dimungkinkan hal tersebut Kenapa? Karena kita tidak maksum Kita bukan orang-orang yang terpelihara Dari kesalahan dan dosa Oleh karena itu Marilah kita bermunasah Bertanasuh Saling menasehatkan Ketika misalnya ada Saudara kita yang memang benar-benar ingin Berada di atas jalan kebenaran Dan dia tergelincir Maka ulurkan tanganmu Tarik dia Kembali ke jalan yang benar Kalau dia tidak mau Padahal sudah disampaikan hujah Sudah disampaikan dalil Sudah disampaikan kebenaran Sehingga seakan-akan dia melihatnya Dengan mata kepalanya sendiri Namun dia tetap menolak Maka Sudah Lepas tanggung jawab kita Karena kewajiban kita Sebagaimana kewajiban Rasul innama alayna albalagh sesungguhnya wajib bagi kita hanya untuk menyampaikan, kita tidak bisa memaksa karena hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dari as-sunnah juga demikian Di mana Nabi s.a.w pernah bersabda khairul qurun qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم tazkiyah rekomendasi dari Rasulullah SAW terhadap generasi pertama umat ini sebaik-baik kurun sebaik-baik masa itu adalah generasi di masaku yaitu para sahabat nabi kemudian yang mengikuti mereka setelahnya yaitu tabi'in ثم الذين ينالونهم kemudian yang mengikuti mereka setelahnya yaitu para tabi'in -tabi dan seterusnya dengan syarat walladzina taba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu'an karena setiap generasi di kalangan umat ini sampai nanti hari kiamat itu akan selalu ada ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidaklah mungkin ada satu masa di mana ahlus sunnah wal jamaah ini tidak ada. Gak mungkin, pasti ada. Kewajiban kita untuk mencari mereka dan kita berjalan bersama mereka di atas manhaj atau metode agama yang seharusnya. Begitu pula dengan ijma ijma kaum muslimin seperti misalnya perkataan kalau kita ditanya siapakah di kalangan umat ini yang paling afdal setelah nabinya, setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tentu kita semua akan menjawab yang menemani beliau dulu ketika perjuangan. Lalu Ustadz bagaimana dengan hadis Nabi SAW bahwasanya akan datang nanti suatu masa di kalangan umatku mereka adalah ikhwani. Saudara-saudaraku yang tidak melihatku Namun pahala mereka Ketika beramal di zaman fitnah tersebut Seperti pahala 50 orang Di antara kalian Berarti lebih afdal Orang sekarang Khalaf daripada salaf Bagaimana mengkompromikan Antara hadis ini dengan Apa yang telah kita tetapkan tadi Sebagai prinsip dari ahlu sunnah wal jamaah Bahwa Generasi salaf adalah generasi yang terbaik Para ulama telah menjelaskan Makanya kita dituntut untuk belajar Jangan Mendengar sebuah hadis kemudian kita Pahami dengan Pemikiran kita sendiri Dan sangat Besar kemungkinan kalau kita Tanpa bimbingan para ulama Kita akan terpleset kita akan tergelincir, kita akan salah paham. Kita akan gagal fokus. Bagaimana mengkompromikan hadis yang menyatakan bahwasanya akan datang suatu zaman di mana penuh dengan fitnah? Al-amilu fiha orang yang beramal pada masa tersebut, pada masa fitnah seperti sekarang ini. Pahalanya itu sama seperti pahala 50 orang. Para sahabat bertanya 50 orang dari mereka atau dari kami ya Rasulullah kalbelmingkung seperti 50 orang dari kalangan sahabat. Nah ini gimana? Berarti konsekuensinya? Nah ini kalau kita pikir pakai pemahaman kita belaka, berarti konsekuensinya ada di antara Umat di zaman sekarang ini Yang Derajatnya lebih tinggi daripada Para salaf Apakah demikian? Tidak, para ulama menjelaskan Telah disepakati oleh umat ini bahwasanya Yang dimaksudkan Dengan 50 orang di kalangan sahabat adalah 50 orang yang Berstatuskan sahabat Karena Bertemu dengan Rasulullah saja jadi sahabat secara umum Bukan 50 orang seperti 50 orang yang mengikuti 50 sahabat yang mengikuti peperangan badar Juga tidak termasuk seperti Khulafa'ur Rashidin Ini sudah ijma' Juga tidak termasuk seperti 10 orang sahabat yang telah dijamin masuk surga juga tidak seperti Sahabat-sahabat yang melakukan Bay'ah akabah Sabi kunal awalun Orang-orang pertama yang masuk Islam Ini tidak sama Pahalanya dengan Orang-orang yang lebih dulu Yang kemudian masuk Masuk Islam Orang-orang yang berjihad Sebelum Fathah Makkah Beda dengan orang-orang yang berjihad setelah fathu fathu Makkah buktinya dalilnya mana lagi yang lebih menjelaskan untuk pengkompromian antara hadis ini dengan prinsip tadi adalah ketika Khalid bin Walid Ketika Khalid bin Walid pernah mencela sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Khalid bin Walid pernah mencela sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Di hadapan Nabi saw, maka apa kata Rasul? "La tasubbu ashabi." coba kita perhatikan Rasulullah di depan Khalid Ibn Walid mengatakan ashabi. jangan kalian celah sahabat-sahabatku Khalid Ibn Walid apakah bukan sahabat Nabi sahabat Nabi tetapi ketika itu beliau tersalah keliru karena mencela sahabat Nabi yang lebih afdal dari dia itu Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Berarti sahabat Nabi itu bertingkat-tingkat keutamaan. Iya. Maka ada seseorang yang dikatakan sahabat, walaupun tidak. Seutama Abu Bakar, Umar, Uthman Ali Karena hanya bertemu dengan Rasulullah SAW saja Bertemu Melihat Rasulullah Kemudian beriman Dan mati dalam keimanan tersebut Di atas keimanan Ini sudah Dikatakan kategori sahabat Tetapi jelas keutamaannya Berbeda dengan keutamaan para sahabat Yang bermulazamah dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang tidak pernah lepas kebersamaan mereka Dengan Rasulullah Kemana saja beliau berperang Mereka ikut Tentu berbeda sekali dengan Yang sekedar bertemu Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Tidak pernah lagi bertemu Dan tidak pernah menemani Rasulullah karena memang ditugaskan Untuk berperang misalnya Ke sebuah tempat kemudian Meninggal Ini juga sahabat Nah para ulama mengatakan 50 Seperti 50 Pahala Di kalangan sahabat ini maksudnya Sahabat secara umum Bukan sahabat-sahabat yang khusus Dengan demikian tidak terjadi kesalahpahaman ketika memahami hadis yang kita sampaikan tadi karena dijelaskan oleh para ulama maksudnya adalah 50 orang di kalangan sahabat secara umum namun generasi salaf kalau dibandingkan dengan generasi khalaf bukan orang per orangnya generasi salaf secara umum dibandingkan dengan generasi khalaf, secara umum ini jelas generasi salaf lah yang lebih utama yang lebih selamat dan lebih berilmu kita mencontohkan pada pertemuan yang lalu dengan sebuah pertanyaan kalau ditanya siapakah orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran maka kemarin jawabannya adalah Abdullah bin Abbas di kalangan sahabat Padahal kita mengenal di kalangan kita kitab tafsir yang paling terkenal itu kitab tafsir apa? Hah? Ibnu Katsir. Berarti beliau termasuk ulama yang paham tentang tafsir. Dan ketahuilah tafsir Ibnu Katsir ini banyak mengambil faedah dari tafsir sebelumnya bahkan disebut-sebut sebagai Imamnya Mufti siapakah beliau kitab tafsir yang lebih hebat dan tafsir Ibnu Katsir mengambil banyak faidah dari kitab tafsir tersebut siapa yang tahu kitab tafsir apakah itu tujuh tangan ya Imam At Tabari asansh, masya Allah. Tafsir Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ini disebut-sebut sebagai Imam Mufassirin. Imamnya para ahli tafsir. Lah tadi bukankah sudah disebutkan bahwasanya yang paling mengerti tentang tafsir Al-Qur'an adalah sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas? Apakah dua pernyataan ini Bertolak belakang? Tidak. Imam At-Tabari ini kalau dibandingkan dengan Abdullah bin Abbas, dia adalah Khalaf, sedangkan Ibn Abbas Salaf. Maka tetap Abdullah bin Abbas sebagai Sahabat Nabi yang paling mengerti tentang tafsir Al Quran dibandingkan dengan ulama-ulama lain yang datang setelah beliau. Maka pada kesempatan kali ini Kita lanjutkan Akidah berikutnya Prinsip berikutnya Dari ahlu sunnah wal jamaah Adalah Bahwasanya Madhab ahlu tafwi Itu adalah termasuk Seburuk-buruk perkataan Atau seburuk-buruk madhab Ahlul bid'ah Dalam masalah akidah Ini prinsip kita akan jelaskan apa itu ahlu tafwid. Tafwid di dalam aqidah asma dan sifat Allah subhanahu wa taala. Di dalam menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa taala ada sekelompok orang yang mengimani sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah namun mereka menyerahkan urusan maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini disebut tafwil atau dengan kata yang lain musawwidah Orang-orang yang menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah itu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi mereka tidak mengetahui maknanya Ketika Allah mengatakan huwas Sesungguhnya dia Allah itu adalah Yang maha mendengar lagi maha melihat Orang-orang tafwid di dalam menetapkan sifat ini bagi Allah mereka mengatakan Allah Sami' Basir. Tetapi maknanya wallahu aalam. Mereka mengatakan makna dari As-Sami' dan Al-Basir itu apa? Allahu aala Allah yang lebih tahu. Ini termasuk perkataan yang paling jelek dari perkataan-perkataan ahlul bid'ah dalam masalah akidah khususnya kenapa? bukankah bagus Ustaz kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah termasuk maknanya juga karena ahlu sunnah wal jamaah Sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ini dan nanti sampai kiamat mereka menetapkan sifat bagi Allah, lafzan dan makna, lafadznya mereka tetapkan dan maknanya juga mereka akui, mereka pahami. Jadi lafadz dan makna harus ditetapkan dan harus diimani, bahasanya. Ketika Allah mengatakan innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. As-sami' artinya maha mendengar. Al-basir artinya maha melihat. Tahu bedanya? As-sami' beda dengan al-basir. Sedangkan orang-orang ahli tafwid mereka mengatakan Allah sami' basir. Tapi maknanya enggak tahu. Beda enggak sami' basir? nggak tahu ini orang-orang taufil dan ini lebih parah kenapa karena bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang lainnya dimana Allah subhanahu wa taala ketika menurunkan Al-Quran itu untuk difahami difahami maknanya dimengerti tidak mungkin Rasulullah saw diberi wahyu oleh Allah Lafadnya saja Tapi maknanya tidak diketahui oleh Rasulullah SAW Tidak mungkin Jadi ketika diturunkan ayat Dan ayat Al-Quran itu berbahasa Arab Maka orang-orang yang pada waktu itu Menjadi kau Muslimin, iaitu para sahabat, mereka mengerti betul bahasa Arab. Innaulhu wasamieulbasir atau Al Rahmanu alarshistawa. Sesungguhnya yang Maha Pemurah itu beristiwah di atas arsh. Mereka paham apa makna dari istiwah. Kalau orang-orang ahlu -orang, tafwid, mereka mengatakan, iya Allah beristiwah, tapi maknanya saya nggak tahu. Apa arti dari istiwa Ini mendustakan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Apakah mereka Tidak mau mencadab buli Al-Quran Tidak mau memahami maknanya Atau di hati-hati mereka Telah tergembok, telah terkunci Jadi kita itu dituntut Untuk ketika membaca Al-Quran Berusaha untuk memahami maknanya Dan orang yang mengerti bahasa Arab Ini insya Allah ketika mendengarkan Bacaan Al-Quran atau ayat Al-Quran dibacakan Mereka paham maknanya Kita yang bukan berbahasa Arab Diperintahkan untuk mempelajari bahasa Arab Supaya memahami Al-Quran Jadi bahasa Arab itu adalah ilmu alat Ilmu alat itu penting Tetapi bukan tujuan Jadi jangan sampai kita belajar Setelah bisa bahasa Arab Sudah Merasa sudah paling tinggi ilmunya Merasa sudah cukup Gak perlu belajar lagi Akhirnya apa? Akhirnya menafsirkan Al-Quran cukup dengan bahasa Arab Bisa sesat Orang-orang yang hanya mengandalkan bahasa saja untuk menafsirkan Al-Quran Hati-hati Contohnya mana Ustaz? Contohnya banyak Misalnya Ketika Nabi Musa Siapa yang tidak kenal Nabi Musa? Yang kemarin Hari bersejarah mengingat Perjuangan Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah dari laut merah kemudian Allah menenggelamkan musuhnya Nabi Musa, Firaun dan bala tentaranya. Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Anzur Al ilaik, saya ingin melihat engkau ya Allah. Jadi setelah diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala wa kallama Allah Musa taklima Musa pengen melihat Allah siapa yang tidak pengen melihat Allah Tapi apa kata Allah lanarani lan ini adalah kalau dari sisi bahasa Arab ada atunafyin lilabad Termasuk salah satu alat untuk menafikan selama-lamanya Artinya apa? Dan tarani, engkau sekali-kali tidak akan pernah bisa melihatku, kata Allah Dan ini disalahpahami oleh sekelompok orang yang disebut oleh para ulama dengan istilah mu'tazilah Orang-orang mu'tazilah mengatakan Allah tidak bisa dilihat di akhirat Apalagi di dunia Dalilnya Al-Quran Lantarani Ini menyimpang dari Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Dimana Ahlus Sunnah wal Jamaah Meyakini bahwasanya Allah memang tidak bisa dilihat di dunia Tetapi nanti di akhirat Khususnya bagi orang yang beriman Di surga Allah nanti bisa dilihat Dan bahkan dijelaskan Oleh para ulama' Nikmat terbesar yang akan dirasakan oleh penghuni surga Itu adalah rukyatullah Melihat Allah subhanahu wa ta'ala Maka oleh karena itu hati-hati Jangan hanya menafsirkan Al-Quran Hanya mengandalkan atau mencukupkan diri dengan Kemampuan bahasa Kata para ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, yang paling afdol adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi kalau ada ayat yang menjelaskan tentang tafsir dari sebuah ayat yang lain, maka ini adalah tafsir yang paling afdol. Kemudian tingkatan berikutnya, Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini yang lebih banyak termasuk dalam hal melihat wajah Allah nanti di hari kiamat di akhirat di surga itu adalah penjelasan dari Nabi saw pada sebuah malam di mana rembulan terang benderang Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya kalian lihat itu jadi kalau peristiwa itu terjadi di masjid Nabawi Masjid Nabawi pada waktu itu Tidak seluruh Atapnya itu ditutup Ditutupi Tetapi ada bagian yang terbuka Jadi walaupun di dalam masjid Mereka tetap bisa melihat rembulan Ketika sedang bersinar dengan terang Bulan Purnama Rasulullah bertanya Apakah kalian melihat rembulan itu? Iya Rasulullah Apakah kalian ketika melihatnya Berdesak-desakan Kita kalau lihat bulan Purnama Kira-kira himpit-himpitan atau desak-desakan Pak Dengan sangat leluasa sekali Dengan sangat leluasa sekali Tidak ya Rasulullah Kami tidak berdesak-desakan Kami dengan sangat leluasa melihat Rembulan tersebut Kemudian di saat itulah Rasulullah SAW menanamkan akidah Ini akidah selalu ditanamkan dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah nanti kalian di surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang musyabbihah ini ada yang salah paham dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mengatakan, oh itu Nabi sudah mentajbih Allah dengan bulan, jadi seakan-akan Allah itu seperti bulan, tidak yang diserupakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah cara melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti di yawmul qiyamah jadi dalam hadis itu tidak ada dalil bagi orang-orang Ahli tashbih Kalau tadi ahli tafwid Sekarang ahli tashbih Apa itu ahli tashbih? Yaitu orang-orang yang menyerupakan Sifat Allah dengan sifat makhluk Ini juga salah Jadi Nabi Menyerupakan Cara nanti ketika melihat Allah Sebagaimana kalian di dunia Melihat rembulan. Tidak perlu disak-disakkan Akan melihat dengan jelas dan ini adalah nikmat terbesar yang akan dirasakan oleh ahlul jannah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat merasakan nikmat melihat wajah Allah subhanahu wa taala. Amin. Konsekuensi dari perkataan ahli tafwid orang-orang yang menyerahkan makna dari sifat-sifat Allah tersebut. Jadi mereka hanya menetapkan lafadznya saja. Adapun maknanya tidak mereka tetapkan, tidak mereka akui, tidak mereka ketahui. Mereka pasrahkan kepada Allah. Ini konsekuensinya adalah sangat besar sekali. Sama halnya seperti menuduh para Nabi atau Rasul Muhammad SAW itu tidak mengetahui dan tidak mengajarkan kepada para sahabat tentang makna-makna. Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seandainya memang benar Perkataan orang-orang ahli tefwil Bahasanya kita dalam Menetapkan nama dan sifat bagi Allah itu Hanya lafadznya saja Sedangkan maknanya tidak boleh kita Bahas Ini adalah tuduhan yang keji Kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam jadi seakan-akan Rasul ketika mendapatkan ayat-ayat tentang sifat tersebut, Rasul cuma menetapkan lafadznya, tapi tidak tahu maknanya. Ini kan membodoh-bodohi orang Arab. Rasulullah adalah orang yang paling ngerti bahasa Arab, bahkan disebut-sebut sebagai orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Jadi ketika diperintahkan oleh Malaikat Jibril untuk Iqra. Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa baca. Karena perkataan Iqra adalah membaca sesuatu yang tertulis. Nah, Rasulullah itu enggak bisa membaca, enggak bisa tulis. Tetapi ternyata yang dimaksudkan oleh Jibril, ikuti apa yang aku yang aku bacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya beliau paham dan akhirnya beliau hafalkan itu ayat. Ikrar Bismillah Bikaaladhi Khalik. Kemudian ketika turun wahyu yang kedua, ayat ayat al-Muddathir, disitulah beliau diangkat menjadi Rasul sehingga kewajiban dakwah pertama sekali pada saat itu. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah azan solat isya dikumandangkan. Terima no. Thank you Oh, my God. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah Waba'ad Jika ada yang mengatakan bahwasanya madhab salaf itu adalah dalam masalah aqidah Penetapan nama dan sifat bagi Allah Mereka sama seperti ahlul tafu'il Madhabnya salaf kata mereka Ada sebuah pernyataan Madhab salaf adalah tafwil Di dalam penetapan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala Maka pernyataan ini butuh perincian Karena di sana ada kerancuan Kalau yang dimaksudkan tafwil Makna Maka pernyataan ini tidak benar Alias bohong Keliru yang mengatakan bahwasannya salaf itu generasi pertama umat Islam ini menetapkan sifat bagi Allah dengan metode tafwid, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah. Tetapi jika yang dimaksudkan dalam pernyataan tersebut bahwasanya madhab salaf dalam menetapkan sifat bagi Allah adalah tafwid kaifiyah bukan makna tafwid kaifiyahnya menyerahkan urusan tata caranya bagaimananya sifat tersebut kepada Allah itulah ahlus sunnah wal jamaah jadi dengan demikian kita dapat menyimpulkan berarti tafwid itu secara bahasa bisa berarti menyerahkan maknanya dan juga bisa berarti menyerahkan kaifiahnya Ahlu tafwid yang menyimpang Ini adalah orang-orang yang menetapkan Sifat bagi Allah lafadznya saja Tapi maknanya mereka tidak tahu dan tidak mau menetapkan Mereka serahkan dan pasrahkan kepada Allah Berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah Kalau dikatakan mereka adalah ahlu tafwid Maksudnya adalah mereka mencafwi Menyerahkan urusan kaifiyahnya Jadi mereka menetapkan sifat bagi Allah Lafadnya Maknanya Adapun kaifiyahnya Bagaimananya Itu Allahu alam Contoh praktek Ar-Rahmanu alal ar-sistawa Surat Taha ayat 5 Ar-Rahman Zat yang maha pemurah itu di atas arush beristiwa ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat bagi Allah secara lafadz istiwa adalah sifat Allah maknanya adalah berada di atas al-urdu tinggi di atas arush tetapi bagaimana istiwa nya Allah ahlu sunnah wal jamaah mengatakan wallahu a a'lam beda dengan orang-orang ahlu syfiul Kemudian yang terakhir Prinsip yang kita pelajari malam ini adalah Bahwasannya Ahlu Sunnah Wal Jamaah Berkeyakinan bahwa Orang-orang yang meyakini Bersatunya antara Allah dengan makhluknya Itu adalah keyakinan yang sesat dan menyesatkan bahkan dikatakan oleh para ulama termasuk jenis kekufuran yang paling parah. Dan di dalam masalah al-ittihad walhulul di dalam keyakinan bersatunya antara al-khaliq dengan makhluk ini ada dua jenis. Jenis yang pertama keyakinan bahwasanya Allah itu bersatu dengan makhluk-makhluk yang mulia. Contohnya orang yang meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah cilmaan Allah dalam bentuk manusia. Ini kufur. Atau ada orang yang beranggapan berkeyakinan bahwasannya Salah satu dari raja Raja-raja dahulu kala Itu adalah titisan Tuhan Bersatunya antara Tuhan dengan makhluk Ini adalah kekufuran yang nyata Ini jenis yang pertama Jadi tidak semuanya Jenis yang kedua lebih parah adalah meyakini bahwasanya Allah itu bersatu dengan semua makhluknya ini lebih parah dan lebih dahsyat lagi kekafirannya berarti Allah bersatu dengan seluruh makhluknya kira-kira bisa enggak di apa namanya dicerna oleh akal kita nggak bisa diterima Allah subhanahu wa ta'ala Al-hayyul qayyum Yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri Tidak membutuhkan makhluknya Jadi ngapain bersatu dengan Dengan makhluknya Keyakinan yang jenis kedua ini lebih parah Karena diantara mereka Ada yang mengatakan ada yang Summa beragapan Allah bersatu Atau ada di dalam tubuh Hewan-hewan yang rendah sekalipun, Allah bilah menhadap kufur. Kita berlindung kepada Allah dari kekufuran yang seperti ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terpisah dari makhluknya. Bahkan makhluk yang paling tinggi sekalipun, saya mau tanya. Siapakah di antara makhluk Allah yang paling tinggi posisinya atau keberadaannya? Tidak ada yang lebih tinggi dari Dia selain Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tahu? Tunjukkan tangan. Siapa? Arsh. Arsh itu artinya apa? Singgasana Allah. Ashant. Masya Allah. Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Hatta arash Sehingga sananya Allah, Allah tidak butuh Arash, kata para ulama Menjelaskan kepada kita Sakful makhlukat Atapnya seluruh makhluk Ciptaan Allah Tidak ada yang lebih tinggi daripada arash Hatta malaikat Di bawah arash Hatta malaikat berada di bawah arash Jadi jangan bayangkan misalnya ini arash, ada malaikat yang berani-berani melebihi singgasana Allah jangan pernah membayangkan seperti itu itu namanya merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala arash adalah makhluk terbesar yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan paling tinggi Allah tidak butuh apakah dengan kita mengatakan Allah itu beristiwa di atas arash Allah butuh sama arish? Tidak. Tetapi arishlah yang butuh kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. La yahul fi syai'in wa la yattahid fi'h. Wa la yattahid Allah itu tidak masuk ke atau menjelma ke makhluknya. Kemudian bersatu dengan makhluknya. Tidak wala tuhit bi almuhdatsat dan makhluknya itu tidak bisa meliputi Allah karena Allahu akbar Allah Maha besar bal huwa muhithu bi namun Allah lah yang meliputi mengetahui segala apa yang dia ciptakan sampai sampai apa yang terbetik di hati kita itu Allah tahu apa yang ingin kita rencanakan, apa yang akan kita laksanakan setelah kita keluar dari masjid ini, Allah tahu, sudah tahu dan sudah ditulis oleh Allah dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berkehendak itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta ini, seluruh makhluknya itu tidak lepas dari empat hal. Dan ini Insya Allah akan kita bahas dalam masalah takdir yang akan datang. Pembahasannya. Pada waktu-waktu mendatang insya Allah Sebelum kita tutup Sebelum kita akhiri Saya ingin membuka Sesi tanya jawab tapi cuma sebentar Satu pertanyaan saja Silakan bagi yang ingin bertanya Ya silakan pak Definisi makhluk Masya Allah pertanyaan yang singkat Namun bagus sekali padat makna Makhlukun مَخْلُوقٌ مِنَ الْلُّغَةِ الْعَرَوْبِيَّةِ berasal dari bahasa Arab dari kata خَلَقَ يَخْلُقُ menggunakan wazan مَبْنِلِ الْمَجْهُولِ مَخْلُوقٌ jadi wazannya isim maful makhlukun artinya definisinya adalah sesuatu yang diciptakan secara istilah makhluk adalah selain Allah Setiap selain Allah itu makhluk semuanya. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau saya boleh tambah Pak ya. Kalau ada yang bertanya Al-Quran makhluk atau tidak. Itu insya Allah akan ada pembahasannya di pertemuan-pertemuan mendatang. Tentang fitnah apakah Al-Quran makhluk atau bukan. Insyaallah. tapi tadi definisi Bapak ya, sudah saya jawab, Alhamdulillah, makhluk itu adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah, berarti selain Allah, itu makhluk semuanya. Baik, karena Bapak sudah bertanya, tolong menantikan hadiah buat Bapak. Demikian pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, kita minta kepada Allah, mohon agar Allah memberkahi usaha kita, untuk memahami akidah ahlusional jamaah, karena ini terkait dengan pokok agama kita landasan kita berbijak percuma pak, bu kita sholat tapi akidah kita itu akidah yang rusak maka sangat penting sekali, sangat perlu sekali usaha menuruskan akidah kita kalau seandainya bengkok, atau memperbaiki akidah kita kalau seandainya rusak, yaitu dengan bertanya kepada ahlinya dengan mengikuti kajian-kajian serupa yaitu yang membahas tentang akidah penting sekali kajian akidah kalau seandainya kita dihadapkan kepada beberapa opsi dan kita hanya bisa memilih satu di antara kajian-kajian yang ada misalnya ada masalah akidah dan itu penting misalnya terkait dengan ma'rifatullah dan tidak ada kajian yang serupa misalnya dan berbenturan dengan kegiatan kita yang lainnya Maka seharusnya dan selayaknya kita Menyempatkan diri untuk bisa Menuntut ilmu akidah tersebut Sekali lagi kita mohon kepada Allah Agar tetap memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita Supaya kita tetap berada di jalan yang selamat Yaitu akidahnya selamat Sebagaimana yang diyakini oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya